Apakah Ibnu Hajar Al Asqalani termasuk ulama salaf? Mengapa sebagian asatidzah as masih menukil atau membaca kitabnya? Sebagian mereka bahkan dijadikan sebagai dijadikan sebagian mereka sebagai nama mahad atau yayasan. Apa tidak ada ulama yang lebih bersih dari Ibnu Hajar? Mohon pencerahannya. Al-Hafid, Ahmad, ibnu Ali, ibnu Hajar, Al-Asqalani, Rahimahullahu Ta'ala, Ulama' bagi kaum muslimin, ulama' besar bahkan, yang banyak berkhidmat kepada syariat, banyak berkhidmat kepada sunnah, Alim di dalam Sunnah, dalam Mustalah dan Muharir, Muhakik dalam banyak perkara-perkara ilmu Hadis terutama, enggak asal terima atau menukil yang sebelumnya dibahas dan diteliti oleh beliau sedetail mungkin. Rahimahullah. beliau rahimahullah punya kesalahan dalam beberapa perkara asma'usifat terutama namun perlu diketahui yang pertama itu tidak dijadikan sebagai manhaj yang diikuti tidak seperti mu'tazilah itu ketergelinciran Ibnu Hajar rahimahullah yang kedua, para ulama tidak diam. Mereka bantah. Mereka tolak. Ada hada Syekh Ibnu Bas misalnya rahimahullah bantah dalam catatan kaki-catatan kaki beliau di Fathul Bari syarah Bukhari karya Ibnu Hajar rahimahullah tidak dibiarkan oleh para ulama dibantah. Tetapi karena Al-Hafid tadi, Ulama Islam dan Banyak khidmatnya Memperjuangkan sunnah, Menyuguhkan sunnah kepada Umat ini dan syarahnya penjelasannya Dijaga kehormatan beliau. Tidak dijatuhkan. Kesalahan tetap dibantah. Karena dasar beliau Ma'ruf sunnah. Diketahui Perjuangannya terhadap sunnah. Pembelaannya terhadap sunnah. Khidmatnya begitu besar Makanya tidak dijatuhkan oleh para ulama Yang jauh lebih alim dari kita Yang ketiga Barakallahu fik Hendaknya orang itu Tahu kapasitas dirinya rahimallahu muran ra arafaqadra nafsihi Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya ilmu dan ini penting ya akhwan ilmu adalah yang dinukilkan dari para ulama-ulama kita sebelumnya dari para aimmah ulama kita banyak. ya. Taruhlah karena pertanyaan tentang Ibn Hajar setelah Ibn Hajar kan banyak para ulama. Di situ ada Imam Muhammad bin Abdul Wahab, di situ ada Syekh Drrahman bin Hasan, ada Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Utsair, ada Syekh Muhammad bin Ibrahim, ada Fath ada Fauzan, ada Bin Bas, ada Albani, ada Mukbil. Sekian a'immah dan para ulama pertanyaannya tidak ada dari satupun dari mereka yang mempertanyakan Ibnu Hajar seperti kamu. Kamu anggap diri kamu lebih ngerti agama dari mereka. Kamu anggap diri kamu lebih cemburu kepada sunnah. Ya, pertimbang mereka. Kamu anggap mereka enggak ngerti, enggak tahu Ibnu Hajar seperti pengetahuan kamu, mereka jauh lebih ngerti. Bukan ilmu sesuatu yang ada di benakmu dan itu tidak ada di benak para ulama. Sadari kapasitas dirimu. Allah rahmati orang yang demikian. Terkadang orang dan ini kesesatan hadadiah, cubanya hadadiah. Orang menganggap wah ini begini hafid begini harus ditolak. Bukan imam ini bukan ulama sunnah tidak boleh dipakai, ini tidak bersih namanya dan seterusnya, kenapa masih dipakai, kenapa masih banyak dinukilkan berkembang, berlanjut kepada tingkat berikutnya, levelnya tidak boleh didoakan rahmat karena orangnya sesat tidak boleh kita katakan rahimahullah didoakan ampunan afallahu anhu, ghafarallahu lahu naik ke level berikutnya berarti beliau mubtadi ahlu bid'ah berarti level berikutnya berarti yang mendoakan muftad di juga muftad di. Pokotaan ana alah ad islam telah membantu merontokkan Islam. Ya, iki itu ada di utekmu. Ada di benak kamu sementara enggak ada di benak para ulama yang jauh lebih ngerti sunnah, lebih cemburu pada agama ini ketimbang kamu. Maka jangan kamu sibukkan pikiran kamu dengan hal-hal yang enggak ada di benak para ulama itu bukan ilmu. Sia-sia rusak kamu. Sibukkan saja dengan ilmu, ahsan. Apa yang menyibukkan para ulama? Ilmu. Termasuk Fathul Bari kitab Ibnu Hajar, An-Nukat dalam Mustola. Nah, Taghliqu at -tagliq, karya beliau luar biasa. Sibukkan dengan ilmu Seperti itu para ulama kita Kalau kamu ingin selamat Ikuti jejak para ulama -mu. Nasihat untuk yang belajar di pondok Kemudian mulai Kena pengaruh negatif HP Internet Sekarang jadi agak malas malesan kalau disuruh atau diajak ta'lim Aslahahullah wahadah moga Allah hidayai dan naidi ya. Syahwat ya kawan Yang semacam ini nah, Terkadang iman seseorang turun Karena godaan-godaan syahwat Seperti yang tersebutkan dalam pertanyaan tadi nah, Antum yang kenal atau yang dekat dengannya Nasih hati. Takilah ini pentingnya ilmu antum faham sempat dengar ini Insya Allah gampang rujuknya selama dia tergoda syahwat bi idnillah mudah untuk dia rujuk kamu terus sabar mengingatkan ngajak dia untuk semangat lagi ke majlis-majlis taqlim nah, sembari ya perlu dia ingat bahwa yang semacam itu berbahaya merongrong akidah, merusak imannya, syahwat-syahwat khafiah. Ya. Berkait ini itu wanita atau semisalnya tinggalkan ya, akhi, yang semacam itu. Mengharaplah rida Allah semata dengan ilmu belajar amal saleh. Kalau kamu punya kekuatan dan kemampuan dan syahwatmu menggebu, nikahlah. Itu solusi yang agung dalam sunnah. Man istata'am minkumul ba'a falyatazawwaj. Kamu rasa mampu nikah, bukan ke arah negatif dengan HP, internet atau semisalnya. Kiat agar semangat taklim Hadir di majelis taklim atau kajian Karena dengan adanya HP yang bisa mendengar kajian dari HP Kadang membuat terbuai Hukum asalnya keutamaan-keutamaan majelis ilmu ya Di majelis ilmu nah. Dan di situ para ulama mencontohkan kita Barokahnya ininya. Selain di majlis ilmu kamu tidak hanya mendapat faidoh keutamaan yang begitu banyak. Bukan hanya ilmu bahkan yang kamu pelajari banyak hal. kamu mempelajari sikap, ibadah, akhlak dari seorang alim, tindak tanduk kamu melihat langsung oh begini, oh seperti ini, begini dan itu enggak bisa kamu temui. Kecuali di majelis ilmunya Walaupun Terlepas dari ini Kondisi orang kadang Kalau memang tidak memungkinkan Subhanallah dia Apalah punya kesibukan tertentu Ya layak lu min khair Masih dalam kebaikan Kalau dia dan menunjukkan semangat dia Tidak mau ketinggalan Dia dengarkan lewat streaming Atau apa misalnya artinya jangan sebaliknya kemudian kamu nggak punya udur kamu nggak punya ini kamu tinggalkan majelis ilmu hanya mengandalkan rekaman nanti atau ini nanti kamu bisa datangi. Barokallahu bi. Lebih baik mana? Usaha dengan orang awam atau orang IM Karena kerjasama dengan orang awam Khawatir tidak amanah Mohon solusinya IM lebih tidak amanah Nah Dalam akidahnya dia gak amanah Kayak bisa kamu percaya amanatmu amalahnya Agamanya dia gak amanah Manhajnya dia gak bisa amanah Amanah apa yang kamu harapkan dari dia Bahkan kadang orang awam jauh Jauh lebih baik dari mereka Seorang awam Artinya muslim saudara kita Mungkin masih Halik, mungkin masih musbil Masih ini Mungkin mudakhin atau semisalnya Tapi jaga sholat lima waktu Yang jaga dia ini. Masih amanat jaga Urusan harta ini Malhasil yang jelas perlu kamu jaga inna khayra man istajart bihil qawiyul amin yang terbaik kamu ajak kongsi itu yang kuat dan amanat sebagian ulama katakan Allah sebutkan kekuatan dulu terlebih sebelum amanat artinya seperti saya Udin sebutkan terkadang beberapa pekerjaan sisi kekuatan dia dengan segala maknanya termasuk Kepiawaian dia Keahliannya lebih Diutamakan dari sekedar amanatnya Amanat jelas penting Tapi kadang itu lebih menonjol Masalah Keahlian dia Ininya Walhazil Ayat mengajarkan Untuk kamu seleksi Karena harta amanat dari Allah. Eh, kamu cari orang yang bisa dipercaya amanat ini. harta dia awam, khair. Kamu kerjasama dengannya. Mentah berkesesatan dengan memasang spanduk-spanduk di jalan umum. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat? Kalau itu dari pemerintah, naam. Buah ni'mah. Kalau dari pemerintah. Mengingatkan muslimin, bahaya ini, itu, atau pihak-pihak terkait e, dari pemerintah kita. Tapi kalau permasalahannya itu perorangan atau ke kelompok-kelompok tertentu. Allahu a'lam bukan seperti itu yang kita tahu para ulama kita berdakwah. Dakwah di majelis ilmu, di masjid, di tulisan. Nah, taala a'lam. Nasihatnya kepada Berapa ikhwah yang bermudah-mudahan Melaksanakan resepsi pernikahan Di gedung Dengan alasan tidak terlalu mahal Sewanya pada dalam hal tersebut Banyak penghambur-hamburan harta di sana Kalau memang benar Banyak penghambur-hamburan harta Mayas loh ya aku Benar yang demikian Harus dihindari Syekh bin Uthaymin, Syekh bin Bas Banyak bicara Hendaknya dalam Walima atau resepsi pernikahan dibuat sesederhana mungkin, tawadu. Nah ini sepantasnya tidak melampaui batas kewajaran. Kadang berlebihan lebih seperti yang antum sebutkan, baik dari menunya atau kuantitasnya hanya dibuang-buang pada akhirnya diingkari oleh para ulama. Termasuk gedung itu sendiri perlu dipelajari. Kadang sewa gedung tah berapa puluh juta. Nah, sementara kamu di rumah kamu atau rumah ikhwa kamu yang halamannya besar atau izin ke Pak Lurah bikin terop seperti ini misalnya alhamdulillah Aling berapa 200.000 ke 300 500 gol nah, ribuan puluhan juta. Bisa kamu gunakan untuk modal rumah tangga kamu bersama istrimu. Maka tidak dibenarkan tebdi dalam hal-hal yang semacam itu. Bagaimana mencigapi tokoh hisbi ini yang telah berhasil masuk jajaran pemerintah. Kalau kita menyampaikan pada umat tentang kesesatan mereka seperti fulan, ufulan, juga tokoh hisbiah lainnya. Apakah hal tersebut termasuk membongkar ai penguasa Dewan Halak Ramai? Terima kasih Tuhan. Termasuk manhad salaf adalah menasihat penguasa secara bersyukur Kesesatan tetap dibantah Nah Penyimpangan, pemikirannya semacam ini Cuman kalau ada fitnah Ibtilak, cobaan dari Allah Kadang beberapa penguasa Orang yang punya ini ya Dari mereka Sehingga ini ibtilak bagi muslimin Khusus bagi ahlu sunnah Karena kita diajari tidak boleh Membongkar aib mereka, menyebut-nyebut mereka Di depan hal yang rame Ya sabar dalam hal ini tidak kita sebut Fulan, Fulan, begini, begini lah. Atau mu, bukan dari hikmah Kesesatannya tetap dibantah Dinasihatkan ke umat Adapun orangnya ya, Dinasihati dengan baik Didoakan Semoga Allah beri dia hidayah Allah berikan dia taufik. Atau seperti yang Rasul katakan Hatta yasterih ber Awyus tarahmin Fajir, ema orang yang baik akan tenang atau mereka akan ditenangkan dari si fajir ini, entah dia akan dilengser, dipecat atau dia mati atau gimana, well, hasil salah satu. Adapun penyebutan namanya dan disebarluaskan bukan dari manhaj salaf perlu hikmah dalam menghadapi semua itu wallahu taala ala musallallahu nabi muhammad waffaqallahu al jami' lima yuhibbu warida wa ala rasulillah wa akhiru dawana rabbil alamin